Ibu kitab mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linahtad ya an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahulah syarikalah Iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما تسليما مزيدا وبعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهاديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ibu-ibu pada Rabu pertemuan Dua pekan yang lalu Kita sudah masuk pada Pembahasan Marotibuddin As-salasah atau Tiga tingkatan agama Yaitu Islam Iman dan Ihsan Hal ini dasarkan kepada Hadis Jibril salam Ketika Jibril datang Menjelma sebagai seorang manusia, laki-laki Di hadapan para sahabat Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam, Iman, Ihsan dan tanda-tanda kiamat Lalu semuanya itu dijawab Dari sinilah para ulama menyatakan tentang tiga tingkatan dalam agama Dimulai dari tingkatan terendah Yaitu Islam Selain itu Iman Selain itu Barulah Ihsan Sekarang kita akan mulai membahas Dari tingkatan agama yang pertama Yaitu Islam Kita mulai dari Ta'rif atau definisi Islam secara bahasa Islam maknanya al-inqiyad wal-id'an inqiyad, wal inqiyad artinya tunduk id'an artinya patuh itu secara bahasa tunduk atau patuh tunduk dan patuh adapun makna Islam menurut istilah syari ada dua makna makna pertama bila Islam disebut secara menyendiri tidak disandingkan dengan iman Maka yang dimaksud dengan Islam di sana adalah agama secara keseluruhan, baik usulnya maupun furohnya, yang pokoknya ataupun yang cabangnya, baik berupa ijtihad menyangkut akidah, perbuatan ataupun ucapan. Jadi kalau Islam dalam sebuah ayat atau hadis disebut menyendiri tidak digabung penyebutannya dengan lafaz iman maka makna Islam disinilah agama secara keseluruhan baik menyangkut akidahnya ibadahnya muamalahnya suluknya segala macam contoh surah ali imran 19 Inna dina indallahi Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Islam yang dimaksud Menyongkut seluruh agama itu Ya akidah ya, ibadah Muamalah, akhlak dan seterusnya Surah Al-Ma'idah Ayat ketiga Warabitulakumul Islam adinan Dan telah aku Redai bagi kalian Islam Sebagai agama Nah, di dalam ayat ini pun Islam disebut menyendiri Tidak digabung dengan iman Maka Islam yang dimaksudkan adalah agama secara keseluruhan Termasuk mencakup akidahnya, amanan lahirnya, amanan batinnya Juga Al-Imran 85 <tuh> menyatakan Wahai yang bertakwa, bukan Islam dina, falaikubaluh minhu. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu dari orang itu. Islam di sini pun maknanya adalah agama secara keseluruhan. Itu ayat dan banyak ayat-ayat lain yang mengandung kata-kata Islam secara menyendiri tanpa digabung dengan lafadz iman. Demikian juga dengan hadis. Sebuah hadis diriwayatkan Imam An Nasa'i dengan sanad yang hasan, juga dalam kitab Syi Bukhari secara muhtasor. Nabi alaihi salat dostan bersabda ida aslamal al abdu fa hasuna islamuhu kataballahu lahu kulla hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyatin kana azlafaha bila seorang hamba masuk Islam. Lalu keislamannya bagus. Nah, Islam di sini pun disebut menyendiri tanpa digabung dengan lafaz iman. Maka Allah akan mencatatkan bagi orang itu semua kebaikan yang dulu pernah dilakukan. Dan dihapus dari diri orang itu Semua kesalahan yang dulu pernah dilakukannya. Jadi ada orang kafir Selama kafirnya itu Dia suka melakukan kebaikan Menolong orang Memberi sedekah gitu ya Ramah kepada sesama manusia tapi selain itu dia juga suka Berbuat dosa Dia umpamanya korupsi Dia umpamanya mabuk Dia umpamanya berzina, berjudi Atau yang lain-lainnya Pas masuk Islam Semua kebaikan-kebaikannya tetap bakal dicatat Semua dosa dan kesalahannya Dihapus Untung banget tuh Islam yang dimaksud dalam hadis ini adalah agama ini secara keseluruhan. Kalau seorang hamba masuk Islam, lalu bagus keislamannya, akidahnya bagus, lurus, muamalahnya kepada sama juga tetap bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, semua kebaikannya tetap dicatat, walaupun dulu kebaikan itu dilakukan pada waktu dia kafir, dicatat tetap tidak dihapus. Sedangkan kesalahan-kesalahannya dihapus Itulah makna Islam yang pertama Kalau dia disebut menyendiri Tidak digabung dengan lafad iman Maka maknanya adalah agama ini secara keseluruhan Baik amalan lahirnya ataupun batinnya mana kedua dari Islam secara istilah syar'i adalah, kalau Islam ini disandingkan dengan lafadz iman, maka Islam di sini maknanya hanyalah ucapan dan amalan lahir dan tidak mencakup amalan batin. Kalau islam disandingkan dengan iman dalam sebuah kalimat Sebuah ayat, untuk hadis gitu ya Dalam kalimat itu, dalam ayat itu, dalam hadis itu Dua-duanya disebut ya islam ya iman, dua-duanya disebut Maka maknanya islam dalam ayat atau hadis itu Maknanya adalah amalan-amalan lahir tidak mencakup amalan batin Sedangkan imannya amalan batin Contoh Al-Quran surah Al-Hujurat Ayat yang ke-14 Dalam ayat ini dua-duanya disebut Ya iman, ya islam Allah berfirman Qalatil a'rabu Amanna kul lam tu'minu wa aslamna wa lamma yadkhul fi qulubikum telah berkata orang Arab Badui orang Arab pegunungan karakternya ceplos ceplos dia blak-blakan orang Arab Badui berkata amanna kami telah beriman ngaku iman dia ku jawab oleh Muhammad lam tu'minu kalian belum beriman walakin qulu aslama tapi katakanlah oleh kalian kami sudah Islam sudah Islam tapi belum iman menunjukkan antara Islam dengan iman beda artinya di sini Jadi dua-duanya disebut ya iman ya Islam dalam kalimat ini Karena apa? Kalian baru Islam wala ma'ad khulil iman nufukulubikum karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi orang Arab Baduy ini baru kelihatan Islam dari amalan-amalan lahir saja, sholat, saub, zakat gitu ya. Tapi batinnya belum. Jadi baru Islam belum iman. juga hadis yang mengandung lafadz Islam dan iman adalah ketika Nabi alaihi salatu wasalam bersabda Mengomentari perkataan Sa'ad radhiyallahu an Kata Sa'ad Ma lakkan fulaninn fa wallahi innil mu'minan Bagaimana pendapatmu tentang si fulan Demi Allah aku melihat orang si fulan itu seorang mu'min Itu kata Sa'ad kata Sa'ad oh, dia orang mu'min Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam au muslimun atau dia hanya seorang muslim belum bukan mu'min tapi muslim jadi mukmin dengan muslim di sini disebut berbarangan dan maknanya beda. Maknanya annaka lam tattali'a ala imanihi wa inna ma ittala'ta ala islamihi minal a'malil zahira. Kamu tidak mengetahui isi hati dari iman orang itu, kamu hanya melihat keislaman dia dari amalan lahir. Awalnya lahirnya kelihatan setiap sholat ke masjid, setiap sholat ke masjid, setiap pengajian selalu hadir, setiap Ramadan saum setiap ada zakat-zakat, setiap haji-haji uh, gitu. Lahirnya begitu, lalu kata suara, wah oh, demi Allah dia ini seorang mukmin Tapi Nabi SAW atas wahyu dari Allah mengetahui isi hati orang itu. Tapi tidak selalu Nabi mengetahui isi hati setiap orang Kata Nabi SAW Oh dia Muslim bukan mukmin. Juga eh, Hadis Riwayat Imam An-Nasai Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab Sahihnya. Dalam hadis lain Riwayat Imam An-Nasai menyatakan La taqul mu'min Wa qul muslim jangan kamu katakan dia itu mu'min, tapi katakanlah muslim. jadi mu'min dan muslim dalam hadis ini dua-duanya disebut berbarengan, disandingkan. ah berarti maknanya pasti beda. jadi muslim di sana maknanya amalan-amalan lahir saja, mu'min di sana maknanya amalan-amalan batin saja. Itulah takrif atau definisi Islam Baik secara bahasa ataupun secara istilah syari. Secara bahasa artinya Al-inqiyad wal-id'an Tunduk dan patuh Kalau secara istilah maknanya ada dua Kalau dia disebut menyendiri maknanya Allah agama keseluruhan baik lahirnya maupun batinnya kalau disandingkan dengan iman makna Islam di sana artinya hanya amalan-amalan lahir saja inilah poin pertama yang kita bahas tentang Islam kedua Apa saja rukun Islam? Apa makna rukun? Secara bahasa rukun adalah al-janibul-akwa Rukun maknanya adalah aspek terkuat dari sesuatu Bagian paling kuat dari sesuatu Itu rukun Contohnya umpamanya rukun bangunan Bangunan ini ada rukunnya Apa rukunnya? Bagian yang terkuat dari bangunan itu Yaitu tiangnya gitu Rukun kaum Kaum itu ada rukunnya juga Komunitas manusia ada rukunnya Siapa rukunnya? Orang yang terkuat di dalam kaum itu Pemimpinnya atau tokoh-tokohnya Rukun ini ada dua macam Pertama Ada rukun-rukun Yang Apabila Tidak Ada dalam Sesuatu, sesuatu itu jadi Hancur Seperti umpamanya Tiang dalam sebuah bangunan Kalau umpamanya tiangnya tidak ada Amruk bangunan itu Jadi mutlak ada Ada lagi rukun yang Ma layakum bilkuliyah -kul -bil illabihi Rukun yang Hanya mengurangi kesempurnaan dari sesuatu itu Sesuatu itu Tanpa rukun ini tetap ada tetapi tidak sempurna Iya ya. Tapi tidak sempurna Nah inilah dua makna Atau dua jenis dari rukun Yang jelas rukun itu adalah bagian dari sesuatu Dan sesuatu yang paling kuat Contohnya umpamanya rukun salat takbiratul ihram gitu, ada beberapa ya al-fatihah, ruku, sujud, duduk dan seterusnya itu rukun. Kalau rukun itu tidak ada, salatnya juga hancur, tidak sah. Berbeda dengan syarat syarat itu tidak termasuk bagian dari sesuatu tapi harus terpenuhi selama sesuatu itu dilakukan contoh syarat sahnya sholat Salah so, so, so, uh, syarat sahnya sholat umpamanya islam Masuk waktu Suci dari hadat Suci dari najis Menghadap kiblat Dan seterusnya Nah itu syarat-syarat sah sholat itu Tidak termasuk bagian dari Perbuatan sholat Tidak Tapi harus terpenuhi selama sholat Dari awal sampai akhir Tapi kalau rukun bagian dari sholat Tapi tidak harus terpenuhi selama sholat Hanya waktu tertentu saja Seperti takbiratul ihram, Hanya awalnya Seperti al-fatihah Hanya waktu berdiri Waktu rukun, waktu sujud, waktu duduk Enggak, enggak dibaca Jadi hanya pada waktu-waktunya saja Itu perbedaan antara rukun dengan syarat Nah, rukun Islam disebut rukun karena hal-hal atau rukun-rukun tersebut menjadi bagian yang terkuat dari keislaman seseorang yaitu lima yang disebutkan dalam hadis Jibril tadi kata Jibril akhbirni anil islam Beritahukan kepadaku tentang Islam Dijawab oleh Nabi SAW <laughs> Al-Islamu Antash hada Alla ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Wa tuqim as-salah Wa tuqtia zaka Wa tasuma ramadhan Wa tahujjal baita inis Inis taqta ilaihi sabila Islam itu adalah Kamu bersyahadat Tidak ada sesembahan yang hak Selain Allah Dan Muhammad lah rasulullah kamu mendirikan solat, kamu menunaikan zakat, kamu saum ramadan dan kamu haji ke baitullah kalau mampu di jalannya. Ini yang di, di, dijelaskanlah Rasul tentang Islam itu rukun-rukunnya, bagian-bagian yang terkuatnya dari ajaran Islam. Lima. <tuh> Juga dalam hadis riwayat Muslim. dan juga Imam Bukhari Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam Muslim juga dalam kitab Sahihnya menyatakan dunia islamu ala khamsin Islam didirikan di atas lima yaitu syahadati an la ilaha ilallah wa iqamil salah wa ittaizaka wa sumi ramadan, wa hajjil bayt jadi kalau Islam didirikan di atas lima hal ini berarti kelima hal ini menjadi bagian terkuat dari islam lalu disebutlah apa rukun islam rukun islam ini ada dua macam pertama rukun yang kauliyah kauliyah itu berupa ucapan yang kedua amaliyah yang berupa amalan rukun yang kauliyah adalah rukun yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah. sudah hanya itu dengan mengucapkan asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan rasulullah berupa ucapan jadi amalan lisan. Dan amalan lisan wajib dilakukan melibatkan lisan. Ada gerakan lisan tidak boleh kita sambil menutup mulut hanya dibisikan dalam hati syahadat dalam hati enggak enggak sah karena dua, mengikrarkan dua kalimat syahadat adalah amalan lisan bukan amalan hati Itu yang kauliah adapun yang amaliah adalah yang sisanya salat zakat saum haji Nah, yang amalan bat, eh, amalan lahir amalan berupa amalia juga ada dua macam eh bahkan tiga macam ketang tiga macam pertama ada amalia badaniyah amalan badan saja yaitu sholat dan saum di sana tidak perlu harta ada amalan maliyah, amalan harta yaitu zakat saja. Amalan harta saja sebab cuma mengeluarkan harta. Dan yang ketiga ada yang amalan badaniyah dan maliyah badan sekaligus harta yaitu haji. Haji langsung oleh badan juga butuh harta, perbekalan. Minimal Dengan resiko siap sengsara Untuk di Indonesia 30 juta Itu gak bisa beli oleh-oleh Ulangnya Kalau ingin sedikit agak Punya untuk oleh-oleh 40 juta belum bimbingannya bayar lagi jadi rukun Islam ada dua macam ada yang kauliah, ada yang amaliyah yang kauliah syahadat la ilahiloh yang sisanya amaliyah yang amaliyah ada tiga macam ada yang badaniyah saja ada yang maliyah saja ada yang dua-duanya maliyah dan badaniyah kita mulai dari rukun yang pertama yaitu dua kalimat syahadat rukun ini merupakan pokok dari seluruh rukun islam tidak bisa seorang hamba memasuki dan mengamalkan syariat islam yang manapun Kecuali dengan dua kalimat syahadat ini sebelumnya Seorang kafir tiba-tiba Langsung sholat Langsung sholat zakat haji Gak sah tanpa dua kalimat syahadat Seorang hamba tidak bisa masuk Untuk mengamalkan syariat Islam manapun Kecuali dengan Dua kalimat syahadat ini Kecuali dengan rukun yang pertama ini dan seseorang tidak dianggap keluar dari Islam kecuali dengan menentang dua kalimat syahadat ini. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahkan atau tidak mengajak manusia kepada apapun <tuh> Sebelum mendakwahkan dua kalimat syahadat ini. Sebelum mengajak manusia kepada dua kalimat syahadat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu dakwah tidak langsung nyuruh salat. Zakat, saum, haji, silaturahmi, talabul ilmi tidak Dua kalimat syahadat. Dan Nabi tidak melarang manusia dari apapun dari keburukan apapun sebelum melarang dari hal yang bertubrukan dengan dua kalimat syahadat yaitu syirik. Padahal di Mekah saat itu semua keburukan ada. Di sana ada perzinahan yang merajalela yang dianggap lumrah Di sana ada mabuk mabukan yang menjadi konsumsi harian Di sana ada judi Di sana ada uh, bunuh-bunuhan Di sana ada riba Ah pokoknya boleh dikatakan tidak ada kejelekan yang tidak ada di sana Semua kejelekan ada di sana Tapi oleh Nabi Selesem dibiarkan dulu tidak dilarang. Yang dilarang hanyalah satu yaitu syirik. Karena syirik adalah musuh besar dari dua kalimat syahadat. 13 tahun tuh. Setelah kau muslimin Islam, mereka tidak dilarang mabuk. Sudah masuk Islam masih mabuk. Mereka tidak dilarang judi. Sudah masuk Islam masih berjudi. Mereka tidak dilarang berzina selepas masuk Islam masih berzina. Mereka tidak dilarang riba selepas riba masih eh, selepas masuk Islam masih riba. Bahkan ketika sampai ke Madinah Abu Bakar aja masih judi itu. Ketika ada orang Yahudi menyatakan ini Persia dengan Rumawi itu akan menang Persia. Kata Umar ker Rumawi akan menang. <tuh> Kata si Yahudi, ayo kita tumpangan Satu ekor unta. Kata Abu Bakar Seribu ekor unta. Karena Abu Bakar Sudah memperoleh Ayat Berupa wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W Tentang surah -Rum, rum, Rum Akan dimenangkan Yakin dengan ayat ini Ayo kita tumpangan seribu ekor unta. Unta berapa sekarang? Di atas 10 juta Sapi aja 10 juta itu sedang-sedang Agak kecil 10 juta kali seribu 10 miliar ya 10 miliar itu tumpangan judi Waktu itu memang jadi belum dilarang jadi Nabi selusm tidak mendakwahkan apapun kepada orang sebelum mendakwahkan dua kalimat syahadat dan tidak melarang kejelekan apapun dari manusia sebelum melarang syirik karena syirik adalah musuh besar kalimat syahadat Allah juga Rasulnya tidak menerima Amalan apapun dari seorang tanpa didahulu oleh dua kali masyhadat. Dua kali masyhadat ini adalah yang pertama, syahadat yang pertama la ilaha illallah, mentauhidkan al-ma'bud. Apa arti mentauhidkan? Mengesahkan. Kalau al-ma'bud Sesembahan Mengesahkan sesembahan Siapa sesembahan di sini? Allah Yang telah menciptakan makhluk Khusus untuk beribadah kepadanya Al-Ma'bud yaitu Allah tidak menciptakan makhluk Kecuali makhluk itu untuk beribadah kepadanya semata-mata Dan tidak menyarikatkannya dengan suatu pun itu syahadat yang pertama, La ilaha illa dan syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah adalah Tauhid al-Tariq. Allahu la Yusilu ilallah, Taala illa minhu. Tauhid yang eh, tauhid syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah adalah Tauhid tariq mengesahkan jalan yang tidak bisa seseorang sampai ke kepada Allah kecuali dengan jalan ini satu-satu jalan yang bisa sampai kepada Allah adalah jalan yang diajarkanlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disembah Allah cara menyembah Allahnya harus dengan cara tertentu nggak boleh sembarangan ngarang ngorong tapi harus dengan cara yang diajarkanlah Nabi Muhammad SAW. Dan tidaklah diterima agama manapun dari orang yang mencari agama lain. Jadi agama ini intinya dua, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah menunjukkan yang disembah hanyalah Allah, Muhammad Rasulullah menunjukkan cara menyembah Allahnya harus dengan cara yang diajarkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama. Kalau menyembah Allah tapi caranya lain, enggak diterima. Caranya benar sesuai dengan Rasul Islam, tapi ditujukan bukan kepada selain Allah, ditolak. Salat umpa, ya khusyuk, ya sesuai dengan sunnah Rasul, tapi niatnya riya, <tuh> ditolak. Niatnya riya, niatnya bukan untuk ibu riya, tapi untuk dipuji, ditolak. Inilah rukun yang pertama. Ar-rukunu rukun yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat sering dikaitkan dengan tauhid. didahulukannya dua hal ini yaitu sholat dan zakat setelah syahadat dibanding amal-amal yang lainnya menunjukkan keutamaan dua rukun ini yaitu sholat dan zakat Allah berfirman dalam surah al Baqarah ayat 43 ayat 110 juga An-Nur 56 Al-Musammi ayat 20. Lafaznya sama. Wa aqimus solata wa atuz zakah dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini berupa perintah. Bernada suruhan. Tegakkan salat, bayar zakat. Ada lagi yang berupa khabar Berita Informasi Tentang ciri-ciri orang beriman Ciri-ciri orang bertakwa Contoh Al-Baqarah mulai ayat pertama Sampai tiga Alif Lamim Dhalikal al kitabu la raiba Fihi hudallil muttaqin Alladhina yuqimuna sholata, wa Wayıqtuna Zakatah Wa mimma razaqana Humyum fiqun alif lamim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang mendirikan solat dan menunaikan zakat dan menginfakan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi, sholat dan zakat di sini selalu disandingkan. Juga at-taubah ayat lima, Allah menyatakan, فَإِنْ تَابُوا أَقَمُوا صَلَهُ وَأَتُوا زَكَهُ فَخَلُّ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَفُرْرَّهِيمُ Kalau mereka tobat, lalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka biarlah, biarkanlah mereka. Allah, Maha Pengampun dan Maha Rahim. Kapan mulai difardukannya solat? Solat mulai difardukan pada malam Mi'raj. sepuluh tahun setelah beliau diutus menjadi Nabi, menjadi Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum turunnya perintah sholat Nabi tidak pernah mendakwahkan Apapun selain Tauhid Jadi perintah pertama Tauhid Perintah kedua baru sholat Itu pun setelah 10 tahun Nabi me me mendakwahkan Tauhid Jadi Pembangunan fondasi Islam Yaitu Tauhid ini 10 tahun Barulah setelah fondasinya kuat dibuatlah tiang dari agama ini. Apa tiangnya, Bu? Salat. Salat ini memang tiangnya agama. Berdasarkan hadis Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Itu yang sahih. Pokok pangkal segala urusan urusanlah Islam dan tiangnya Islam adalah salat. Kalau As-salatu imaduddin itu bukan hadis. Salat adalah tiang agama. Man aqamahaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama din Itu ucapan Umar bin Khattab. Isinya benar tapi. Tapi hadis yang menyatakan Islam uh, salat adalah uh, tiangnya Islam, iya ada. Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah. Jadi solat difardukan pada malam mi'raj sepuluh tahun setelah Nabi diutus menjadi Rasul dan sebelum itu beliau tidak pernah mendakwahkan apapun kepada manusia selain Tauhid. Setelah Tauhid barulah solat. Jadi saling menguatkan antara satu keter, antara keterangan dengan kronologi sejarah perjuangan dakwah rasul salam nas ayat dan hadis menyatakan syahadat dulu baru sholat ya kronologis perjuangan dakwah beliau juga begitu tauhidul 10 tahun barulah lah sholat terus kalau ada orang yang meninggalkan sholat apa hukumnya dan apa sanksinya? Banyak ayat dan hadis yang menunjukkan dikafirkannya orang yang meninggalkan sholat dan dianggap tidak memiliki iman serta disatu golongankan dengan iblis. Contoh. Pertama Surah Maryam ayat 59 sampai 60 Allah berfirman: فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَمَّا الْصَّلَاةُ وَالْتَمَوُ الشَّهْوَ فَصَلُفَ يُلْقَوُنَّ قِيَّةٍ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَةَ Maka muncullah setelah mereka satu generasi Yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat Kelak mereka akan masuk kepada al-ghiya Yaitu neraka Sebuah lembah di dalam neraka Kecuali Orang yang tobat Beriman dan beramal soleh Nah jadi Ada generasi nanti yang menyanyiakan sholat Dan men me mengikuti syahwat Masuk neraka Masuk sebuah lembah Di dalam neraka Kecuali kalau dia taubat Iman dan amal sholat kecuali tiga nih Pertama taubat Berarti kalau taubat meninggalkan Perbuatan yang selama ini dilakukannya Meninggalkan sholat itu yang dia dilakukannya tinggalkan itu berarti solat lagi gitu ya, tobat. Lalu iman, lalu amal soleh. Kata Mu'alif, fa'inna hulaukanamudi ussola. Mu'minan Lam yashtarid fi taubati al-iman Seandainya Orang yang menyianyikan Solat ini masih dianggap Iman Maka Dalam tobatnya Tidak disyaratkan harus iman Coba lihat Orang yang menyianyikan Solat akan masuk neraka Kecuali tobat dan iman serta amal soleh Tidak hanya tobat, tapi iman Berarti sebelum tobat dianggap orang itu tidak iman Meninggalkan sholat Sebelum tobat dianggap orang itu belum iman Ayat kedua Surah Taubah ayat 11 Allah menyatakan fa'in taabu wa qamu sholaatu wazakaah fa ikhwanukum fid din. kalau mereka tobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka merekalah saudara-saudara kalian dalam agama ikhwan fid din. Jadi mereka disebut ikhwan fidin dengan tiga syarat: tobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Baru disebut ikhwan. Ikhwan itu apa? Saudara seagama. Ayat ini mengkaitkan persaudaraan sesama mukmin dengan mengerjakan sholat. Kalau mereka tobat, sholat, dan zakat Baru itu ikhwan Kalau mereka tidak melakukan itu Tidak sholat, tidak zakat Maka bukan ikhwan Kalau bukan ikhwan Bisa difahami dari sini Bahwa orang yang tidak sholat Bukanlah kaum mukminin. Itu ayat Hadis-hadis tentang hal ini juga banyak. Pertama, hadis sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu Kata Jabir, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, 'Inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah.'" Kata Jabir, "Aku mendengar Rasul sallallahu bersabda, 'Sesungguhnya pembeda Antara seseorang dengan kekufuran Atau syirik Adalah meninggalkan sholat Sesungguhnya Pemisah bolehlah Pembeda antara seorang dan Kekufuran atau syirik Adalah meninggalkan sholat Kalau meninggalkan sholat Kufur Atau syirik Kalau melakukan sholat ah, Mu'min dia Kedua Dari Abdullah bin Buraidah Dari bapaknya Siapa bu bapaknya Abdullah bin Buraidah? Buraidah Abdullah bin Buraidah kan Abdullah putra Buraidah Kata Buraidah Rasulullah SAW bersabda Al-ahdulladhi Ahdul bainana Wa as assolat Faman taraka faqad kafara perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat siapa yang meninggalkannya berarti dia telah kufur hadis ini riwayat imam atirmidhi At dengan sanad yang suhih sebagaimana dalam kitab sunan suhih atirmidhi At masih dalam sunan atirmidhi At dengan sanad yang suhih dari Abdullah bin Shaqik dia berkata Kan ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeron seyang min al amana terkohu kufur gairussalah. Kata Abu bin Shaqiq adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang. Kepada sebuah amalan yang apabila amalan itu ditinggalkan berakibat kufur selain sholat Jadi satu-satunya perbuatan Yang apabila ditinggalkan menurut para sahabat dianggap kufur adalah sholat Di dalam syariat yang suci ini ada ayat atau dalil yang menjelaskan wajibnya membunuh orang yang meninggalkan sholat Pertama ayat. Yang tadi atau ayat 5. Perangi mereka. Perangi mereka, bunuh mereka. Terus setelah itu fa tabu kalau mereka berhenti, eh kalau mereka tobat wa qamussalah wa zakah mendirikan sholat dan memberikan zakat fakhul lusa bilam, biarkan mereka jangan diperangi lagi jangan diperangi itu kalau tobat, sholat dan zakat tiga kalau salah satu di antara tiga ini tidak, perangi terus itu ayat juga hadis Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda: Umir Tuhan uqatilan nasa hatta yashadu Allahu an ilahillahu anna Muhammad dan Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuzzaka. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Diperangi itu Diperintahkan. Yang memerintah siapa? Allah. Kata Nabi, aku diperintahkan yang merintahkan bukan orang pasti tapi Allah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat la ilahi Allah dan Muhammad Rasulullah men -men -men -men -men -men -men menunaikan sholat menegakkan sholat dan menunaikan zakat jadi kalau tidak syahadat, perangi syahadat tapi tidak sholat perangi juga syahadat, sholat tapi tidak zakat, perangi juga Sampai Abu Bakar memerangi sahabat-sahabat yang tidak mau menaikkan zakat sepeninggal Rasulullah Sallam pas beliau tidak ada khalifah setelah Nabi meninggal ada sekelompok manusia yang tidak mau menaikkan zakat, Diperangi walaupun mereka tetap shahadat dan salat ini hadis. Adapun asar dari sahabat itu amat banyak tidak terhitung para sahabat ijma untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat karena dianggap kufur apabila dia meninggalkan sholatnya itu karena menentang dan takabur sekalipun orang itu mengatakan la ilaha illallah adapun ulangi, para sahabat telah ijma' untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat, karena dianggap kufur apabila orang itu meninggalkan sholat, karena menentang kewajiban sholat dan takabur sekalipun orang itu mengatakan la ilaha ilallah la ilaha ilallahnya rajin pada ketika fikir la lah ilah-ilahnya bisa 10.000 kali itu tapi tidak sholat bunuh karena kufur adapun kalau dia meninggalkan sholat bukan karena menentang kewajibannya bukan karena sikap takabur tapi karena malas Atau menganggap enteng Menganggap remeh Kepada orang yang eh, Kepada sholat Sebagaimana Keadaan kebanyakan manusia Pada zaman sekarang Maka para ulama Ikhtilaf Adapun orang yang meninggalkan Sholat Bukan karena Ingkar kepada kewajiban sholat Bukan Dia ngaku sholat wajib Bukan karena tak kabul Tapi karena malas Dan menganggap enteng, menganggap remeh Ibu tahu kan remeh ya Remeh itu Bisa serpihan roti, bisa serpihan nasi gitu Itu remeh namanya Yang terpisah dari tumpukan nasi satu dua butir nasi dianggap remeh Itu remeh itu dia biasanya Dianggap tak berharga Jatuh satu dua ke tanah dibiarkan Dianggap remeh Dianggap enteng Nah kebanyakan manusia seperti itu Kalau gak sholat tahu gak sholat itu wajib tahu Kenapa gak sholat? Duh malas kami itu Orang seperti ini diistilahkan oleh para ulama, apakah dia itu harus dibunuh karena dianggap kufur, atau dibunuhnya itu karena hukuman bagi dia, tapi tidak dianggap kafir? Jadi tetap sama-sama harus diapa? Harus dibunuh, cuma alasan nyebutnya apa nih? Karena kafir murtad. Karena kafir sama dengan murtad Karena dia Islam, tahu enggak solat Berarti kafir, berarti murtad Berarti harus dibunuh Atau karena Dia ini Tetap dianggap muslim Tapi hukuman Seorang muslim yang meninggalkan solat adalah dibunuh Ini ulama ikhtilaf tapi sama-sama semuanya sepakat harus Dibunuh Cuma alasan dibunuhnya ini beda Apakah dibunuh karena kafir Murtad, apakah karena Hukuman bagi orang meninggalkan Tapi masih dianggap muslim Hampir semua ulama sepakat Begitu harus dibunuh, kecuali Imam Abu Hanifah menyatakan dia tidak kufur dan dia tidak boleh dibunuh tapi harus dihukum dan dipenjara sampai dia sholat tahan di penjara Iya, bari yu'zar wa yuḥsab, yu wa yuḥbas. Ḥattā yuṣalliyā. Kalau ini diterapkan Penjaranya nggak muat, ibu. Banyak penjara daripada masjid nanti. Sekarang alhamdulillah masih banyak masjid, karena ini gak diterapkan. <guluh> Tapi kalau ini diterapkan, mungkin orang-orang nanti pada sholat walaupun sholatnya mungkin saja ada yang karena terpaksa karena takut. Sebagaimana Bu di negeri-negeri Eropa dalam berlalu lintas, kenapa mereka disiplin lampu kuning nggak berani nyerobot walaupun kosong nggak ada orang. Terus kalau lagi macet bahu jalan kosong nggak ada yang nyerempet-nerempet bahu jalan walaupun nggak ada polisi disiplin. Karena disiplin itu bukan karena ikhlas Karena takut Kalau nyerempet bahu jalan Ada kamera di pinggirnya jepet Nah langsung besoknya datang tagihan Ke rumah denda. Karena takut Ada lampu sudah kuning Tapi kosong gak ada mobil dari arah berlawanan Gak berani mereka Seperti di kita kan sobot aja kan Merah juga Mereka disiplin berhenti Walaupun kosong Pengah malam umpamanya, setelah merah eslah eh, hijau baru jalan atau pakai sabuk. Mereka pakai disiplin karena apa? Karena takut kena denda. Mungkin begitu. Itulah rukun yang kedua yaitu solat. Rukun ketiga zakat. Awal difardukannya zakat pada tahun kedua hijrah sebelum perang Badar. Awal difardukannya zakat pada tahun kedua hijrah sebelum perang Badar. Nah ini kewajiban ketiga, zakat setelah sholat baru zakat. sebelum perang Badar zakat sudah diwajibkan bagaimana hukum orang yang meninggalkan zakat bila dia menolak zakat artinya menolak itu tidak mau melaksanakan zakat, bukan menolak pemberian zakat menolak menunikan zakat, karena ingkar kepada kewajibannya menganggap tidak wajib wah, wah zakat tidak wajib maka dia kafir berdasarkan ijma, didasarkan kepada nas ayat dan hadis yang sahih. kalau dia meyakini kewajibannya dan mereka adalah sebuah komunitas yang memiliki power memiliki pasukan umpamanya si imam harus memerangi mereka. Kalau seorang dua orang enggak perlu diperangi ya. Tapi kalau banyakkan satu kaum punya pasukan umpamanya datang. Oleh imam diperangi, perlu saya bukan imam pribadi yang turun. Tapi si imam mengerahkan pasukan tentara untuk memerangi mereka berdasarkan hadis yang tadi umir tu uqatilan nas hatta yashadu an la ilahillahu anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus sholah, wa yuqtuz zakah fa'idha fa'alu dhalika usimu bihi di wa amualahum illa bihaqtihi wa hisabuhum arallahi azza wa jalla kata Nabi salallahu salam aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilahi Allah dan Muhammad Rasulullah Menunaikan, mendirikan sholat dan menunaikan zakat maka apabila mereka telah melakukan itu, telah shahadat, sholat dan zakat terpeliharalah darah dan harta mereka dari aku maksudnya terpelihara itu darahnya gak boleh dikocorkan gak boleh dibunuh, dilukai hartanya ini boleh dirampas illa dihakihak kecuali dengan alasan yang hak boleh dikocorkan darahnya walaupun mereka syahadat, sholat, zakat Alasan yang hak itu contohnya dalam sebuah hadis layaluh dan memberi Muslim ialah bihda bi salah tidaklah halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu di antara tiga sebab pertama as, asaibuzzani janda yang berzina. Wanafsubin nafsi kisos gitu ya dan yang ketiga atarikulidinihi almufarikuliljama orang yang meninggalkan agamanya orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin murtad nah itu ada alasan yang benar walaupun mereka sholat sehadat sholat zakat tapi zina umpamanya halal tapi melalui proses persidangan gak langsung ya Untuk kita mendengar ada tempat kos-kosan dipakai zina gerbuk, langsung aja dibunuh dirajam, gak boleh oleh kita jadi kalau orang yang menolak zakat itu adalah sebuah komunitas yang memiliki pasukan perang tapi kalau orang yang menolak menunaikan zakat itulah individu maka para ulama sepakat agar hartanya diambil secara paksa berdasarkan ayat khudh min amwalihim shadaqatan ambil dari harta mereka sebagai zakat paksa ya Umpai berapa nih hartanya Nisabnya berapa Udah kena nisab Ambil e, Sesuai dengan Kadar zakat yang wajib bagi dia Umpamnya uangnya 1 miliar umpamnya Total Zakatnya 2,5% Ambil aja secara paksa 2,5% dari 1 miliar Berarti 2,5 juta ya 2.500 atau 250 juta. Eh 25 juta ya? 25 juta. Ambil 25 juta. Tapi para ulama ikhtilaf dalam hal pertama, apakah orang itu kufur atau enggak? diambil paksa gitu, ambil 25 juta dari 1 miliar yang dia miliki. Udah dilakukan. Terus apakah dia kufur? Kedua, apakah dibunuh atau tidak? Kalau sholat tadi sudah ya. Maka pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyur dari riwayat atau pendapat Imam Ahmad menyatakan dia ini harus diperangi berdasarkan hadis yang tadi umir tuan uqatil an nas aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahdatul ilahillah Muhammad rasulullah menegakkan sholat dan menaikkan zakat kalau salah satu di antara tiga ini tidak dilaksanakan, perangi sahadat sholat, tapi tidak syakat perangi. Makanya Abu Bakar juga memerangi orang yang sahadat sholat, tapi tidak syakat. Jadi dia kufur dan dianggap adan harus diperangi. Pendapat kedua. Dia tidak boleh dibunuh dan ini pendapat Imam Malik, Imam Ash-Shafi' dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Ada sebuah hadis. Dari Bahaz bin Hukim Dari bapaknya, dari kakeknya Bahaz Kata Rasulullah SAW Man mana'ah Ayat Zakah Fa inna akhiduha Wa syatru malihi Wa syatru malihi Azimatan Min azimati Rabbina La yahillu li'ali muhammadin minha shay'un Dan siapa orang yang menolak kewajiban zakat Dia tidak mau menunaikan zakat Maka kita akan ambil zakatnya dan setengah dari hartanya sebagai salah satu diantara kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada orang kaya, sudah wajib zakat tapi tidak mau zakat ada dua tindakan tindakan pertama ambil zakatnya secara paksa umpah punya 1 miliar zakatnya 2,5% berarti 25 juta ambil, terus ambil setengah dari hartanya ambil 500 juta lagi jadi yang diambil 525 juta Juta Dan tidak halal zakat ini bagi keluarga Muhammad sedikit pun Karena itu termasuk sodaka Sodaka haram bagi Rasul SAW dan keluarganya Kalau hadiah boleh Sehingga suatu saat Nabi SAW Di tengah jalan menemukan sebutir kurma Beliau menyatakan Seandainya aku tidak khawatir ini adalah sodakoh Pasti akan aku makan Tapi khawatir ini sodakoh yang jatuh Padahal sodakoh adalah Haram bagi Nabi SAW dan keluarganya Tapi selain keluarganya boleh pada sahabat boleh Kita boleh memakan harta sodakoh Kalau ada orang Yang memberi sodakoh kepada kita Ambil makan Kalau itu makanan matang lagi kalau benda ambil manfaatkan kalau uang ambil manfaatkan bisa beli makanan bisa beli apa gitu kalau sodako nah, kalau bagi nabi dan keluarganya haram kecuali hadiah halal bagi nabi salam. hadis yang menyatakan siapa orang yang menolak kewajiban zakat kami ambil zakatnya dan ambil setengah dari hartanya Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Anas An dan Anasih An Serta disuhihkan oleh Imam Al-Hakim Imam Ash-Shafi'i rahimahullah Mengomentari pendapat ini dan menetapkannya Beliau menyatakan La yuthbituhu ahlul ilmi bilhadith Kata Imam Ahmad Tidak ada Seorang ahli ilmu pun yang menetapkan hal ini berdasarkan hadis lauzabata laqul nabii seandainya ini ada hadisnya pasti kami pun berpendapat dengan hal ini. Imam Asy-Syafi'i ketika mengomentari penetapan hal ini beliau menyatakan ini tidak berdasarkan hadis. Kalau ada hadisnya kami juga berpendapat seperti itu. Tapi ternyata ada hadis ini. Jadi orang yang tidak mau berzakat Ambil zakatnya secara paksa Selain diambil zakatnya secara paksa Juga diambil Setengah dari hartanya Jadi ruginya lebih besar ya Inilah yang ketiga Yaitu zakat Keempat Rukun keempat Siam atau Soum Secara bahasa saum artinya al-imsak. Imsak itu menahan. Adapun menurut istilah syar'i, saum adalah imsakun mahsusun fi zamanin mahsusin bi syara'iti mahsusah. Bi syara'iti mahsusatin. Saum secara istilah syar'i adalah menahan dengan makna khusus, tidak menahan sembarang menahan, tapi menahan dari tiga perkara makan, minum dan syahwat. Tidak menahan dari bicara bicara boleh, selama isinya baik. Tidak menahan diri dari beraktivitas boleh. Tidak menahan diri dari hadas. Mau ke WC berulang kali boleh. Jadi imsakun maksudun menahan dirinya dalam hal-hal khusus. Fizamanin maksusin pada waktu tertentu waktunya yaitu ketika fajar sampai matahari tenggelam sampai maghrib. Itu bukan dihitung jamnya. Oh. Kalau mat, e, Fajar jam setengah lima Maghrib jam enam Berarti tiga belas setengah jam Ah lalu dihitung aja Tiga belas setengah jam Mulai saumnya Jam sepuluh pagi Nanti bukanya jam setengah dua belas malam Gak boleh seperti itu Bukan karena waktu Panjangnya waktu Tapi karena fenomena alam Gejala alam Karena Fajar dan maghrib dan ini waktu panjang peneknya beda-beda setiap negara, kalau di Eropa pas musim dingin musim dingin itu sahurnya jam 7 pagi nanti jam 3, jam setengah 4 sudah maghrib jadi sahur aja masih kenyang sudah <suri> harus buka enak makanya di musim dingin disana kurang terasa perjuangannya kerjanya tidur seharian karena dingin, malas keluar kalau gak ada pekerjaan Ah musim panas sebaliknya, sahur jam 1, karena jam setengah 2, jam 2 sudah sholat subuh bukanya nanti jam 10 malam malam maghribnya wah, ya panas, haus ya pemandangan mengerikan kalau musim panas di sana orang tuh buka aurat. Tapi kalau musim dingin wanitanya kayak dijilbab. Pakai kaos tangan, pakai syal, si lehernya kelihatan, pakai penutup kepala sampai telinganya. Yang kelihatan wajah, kadang-kadang wajahnya ditutup dengan selendang, hanya kelihatan mata. Hampir seperti dicadar. Jadi enaknya musim dingin di sana waktu Ramadan gitu. pemandangan enggak begitu mengerikan. Ya sedikit eh, waktu saumnya pendek gitu ya. Ya tantangannya itu kurang terasa karena enggak haus, enggak capek. Jalan-jalan juga enak, enggak haus. Tapi tidak boleh kita sengaja pas musim Dingin Ramadan Kesana hanya untuk mengejar itu Gak boleh Kalau pas kesana dalam rangka Ada keperluan yang memang harus Ya gak apa-apa Nah Ramadan sekarang di Eropa musim panas Sudah mulai-mulai itu Musim panas Karena Ramadan sekarang Agustus ya Iya Agustus sampai September Sudah summer semuanya Sudah musim panas Jadi Rasawum adalah Menahan dengan mana khusus Menahan dari tiga hal tadi Pada waktu tertentu Yaitu pada waktu fajar sampai maghrib Bishara itu maksu Sotin dengan syarat-syarat Yang tertentu pula dengan ketentuan tertentu pula. Selain menahan dari tiga hal tadi, ya ada syarat-syarat lain. Semua kewajiban dipenuhi, semua kemaksiatan dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Terus ada syaratnya, syaratnya apa? Harus uh, apa namanya? Bali Muslim gitu, kalau orang kafir saum tetap enggak sah, harus suci dari, hada, dari haid dan nifas bagi para wanita gitu. Kalau yang haid atau nifas saum enggak sah, bahkan dia dosa gitu. Nah itu, itu yang dimaksud dengan saum imsak. Saum difardukan pada tahun ketiga hijrah juga sebelum badar sebelum perang badar sudah ada dua kewajiban apa saja zakat dan saum zakat dan saum nah itu setelah hijrah kalau sholat sebelum hijrah masih di mekah kan karena tahun tanggal sepuluh, tahun 10 kenabian, sedangkan hijrah tahun 13 kenabian Jadi saum diwajibkan tahun kedua hijrah, edit. Saum tahun kedua ibu saya tadi bilang tahun ketiga gitu. Oh, afwan tahun kedua hijriah sama dengan dengan dengan zakat, tetapi lebih dahulu zakat. Tahun kedua bukan tahun ketiga. Fisnatihaniyah minal hijrati qabla badar sebab perang badar juga tahun kedua zakat hukum orang yang meninggalkan saw tidak ada ikhtilaf tentang kufurnya Orang yang menentang kewajiban saum Jadi kalau ada orang berkeyakinan tidak tidak wajib Maka dia kafir Walaupun saum Kenapa dia saum Tapi berkeyakinan tidak wajib Banyak faktornya bisa toleran Bisa demi kesehatan Karena diet Tapi dia menentang ke kewajiban saum Dia kufur walaupun saum Orang yang menentang kewajiban sholat kufur Walaupun dia sholat Tapi para ulama ikhtilaf Tentang orang yang meninggalkan Saum Tapi meyakini dan mengakui Kewajibannya apakah dia kafir Dan harus dibunuh atau tidak Ini ulama ikhtilaf Sama dengan ikhtilafnya Tentang sholat dan zakat ada yang me menyatakan kafir dan harus dibunuh, ada yang tidak ulama zaman sekarang yang mengatakan kafir kepada orang yang meninggalkan sholat walaupun mengakui kewajiban sholat adalah sya'al-u'thaimin rahimahullah beliau sangat tegas menyatakan kafir orang yang tidak sholat walaupun dia masih mengakui kewajiban sholatnya itulah yang keempat yaitu som kelima, dan ini adalah terakhir dari rukun islam haji dan rukun ini hanya bagi orang yang mampu di jalannya mampu dari beberapa segi pertama, kemampuan finansial, uang pasti semua kita ingin, tapi tidak mampu dari segi ini Kedua mampu dari segi kesehatan tidak sedang sakit mampu di jalannya tidak merepotkan orang ketiga mampu dari segi keamanan di jalannya aman nggak sedang perang baik di negeri sendiri di jalan ataupun di di Mekkahnya. termasuk pada zaman sekarang kemampuan dari segi persyaratan administratif harus ada paspor gitu ya visa harus dan untuk pembuatan paspor itu tetek benek ada ada akte kelahiran ada surat nikah bagi yang sudah menikah ada ijazah terakhir KTP, KK gitu. Dan kalau enggak punya salah satu aja bisa terhambat, enggak bisa gak dapat paspor. Terus nama datanya itu harus sama dalam semuanya itu tuh. Ada satu huruf saja yang salah berbeda. uh susah bukan main. Jadi mampu juga dari segi itu kalau enggak uh, terpenuhi segi itu enggak enggak bisa bikin paspor, enggak bisa berangkat ya. Terhalang dia. Jadi rukun yang kelima ini syaratnya mampu dari segi-segi yang tadi. Berkata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah, "Annal istita'ah la tahtasu biz-zadd warahilah." Bak kata Allah Kabilman wal badan kemampuan dalam berhaji tidak khusus dari segi perbekalan dan kendaraan saja, tapi juga ulangi Imam Ibn Hajar menyatakan kemampuan haji tidak khusus dalam hal perbekalan dan kendaraan saja, tapi juga berkaitan dengan harta dan badan. Dalam di zaman Imam Ibn Hajar persyaratan administratif mungkin belum ada nggak perlu ada paspor, visa dan yang lain-lain. Ah di zaman sekarang ini juga berkaitan dengan masalah itu tuh. Bahkan sekarang semuanya juga terpenuhi ada aturan lain yang disebut dengan kuota, ya bu. Kuota setiap daerah kan dibatasi. Sekarang kita daftar haji tahun 2009 mungkin dapat-dapat ke bagian 2011 atau 2012 karena sudah penuhnya waiting listnya aja udah ribuan di setiap kota apa hukum orang yang meninggalkan kewajiban haji sama dengan yang sudah-sudah orang yang mengingkari kewajiban haji dia kufur karena keingkarannya kepada kewajiban. Adapun orang yang tidak haji padahal dia mampu, ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan kufur sama seperti sholat, ada yang menyatakan tidak kufur dia tetap muslim. Wallahu a'lam. Inilah penjelasan tentang Islam dan rukun-rukunnya secara ringkas. Sehingga nanti kita tinggal masuk ke dalam tingkatan kedua dari agama ini, yaitu iman Ya, kita break dulu, Bu, dengan tanya jawab Apabila ada ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan, Alhamdulillah Silakan sambil diminum airnya, Bu pertanyaan pertama tolong jelaskan tentang ijma apakah ijma sudah pasti roji kalau yang dimaksud ijma di disini ijma sahabat ya pasti roji berdasarkan beberapa nas baik Al-Quran maupun hadis. Al Quran di diana surah atau bahayat yang ke seratus menyatakan wasabiqun al awalun mina muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar berarti sahabat ya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Jadi Ayat ini menyatakan Keridhaan Allah akan tertuju kepada para sahabat Dan orang-orang yang mengikuti Para sahabat Kedua Kedua Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam inna ta akan la yajma' ummati ala dalalatin Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Jadi kalau umatnya sepakat terhadap sesuatu berarti mereka tidak sesat di atas sesuatu itu. Ketiga ucapan Abdullah bin Mas'ud kun limar'ahul muslimuna hasanah fa huwa hasanatun indallah semua yang dianggap baik oleh kaum muslimin saat itu Kaum muslimin saat itulah Kaum muslimin di zaman sahabat Maka itu pasti juga baik Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan hal itu Maka ijma sahabat pasti rojih Pasti benar Contohnya pembukuan Al-Quran Di zaman Nabi tidak ada Di zaman sahabat ada Contohnya pengangkatan Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ijma. Jika sahabat berbeda pendapat, siapa yang harus kita ikuti? Lihat. Pendapat sahabat mana yang lebih sesuai dengan dalil lain? Contoh Umar dengan Amr bin Yasir Rabiallahu anhum ajmain Dua-duanya berangkat Pada malam hari Dua-duanya junub Dan tidak ada air Untuk mandi Akhirnya Umar Tidak sholat Karena tidak ada air Amr bin Yasir Berguling-guling di tanah Seperti berguling-gulingnya binatang Mandi dengan pasir Lalu sholat Ini ikhtilat antara Amr bin Yasir dengan Umar Mana yang benar? Ternyata dua-duanya salah Setelah datang ke Madinah, diceritakan Kata Nabi, cukup bagi kalian untuk Berbuat seperti ini Lalu diajarkan tayamu jadi dari sini kita lihat dua-duanya salah tapi kesalahan yang dilakukan karena ketidaktahuan menyebabkan ibaratnya tak sah Umar tidak disuruh sholat, sholat. Amr bin Yasir tidak disuruh sholat lagi dua orang sahabat ber, ber, ber, ber, berpergian lagi tapi bukan Umar dan Amr tiba waktu sholat dua-duanya tidak junub tapi pas waktu sholat tiba bu, jangan dulu ngobrol waktu sholat tiba gak ada air lalu dua-duanya tayamum dua-duanya udah tahu tentang tayamum kalau Umar dengan Amr bin Yasser tadi belum kali ini udah tahu tayamum, lalu sholat beres sholat berangkat lagi baru berapa langkah ada air Ikhtilaf yang satu wudu lagi, wudu lalu sholat lagi yang satu enggak kata yang satu yang wudu lalu sholat lagi karena tayamum itu batal kalau ada air dan waktu sholat masih ada jadi wudu eh, tayamum kita tadi batal kalau tayamunya batal sholatnya juga tidak sah makanya dia wudu lalu sholat Sahabat yang satunya lagi tidak Ikhtilaf Mana yang harus kita ikuti Kita lihat Kelanjutan kisah ini Dua-duanya datang kepada Rasul Sallallahu Sallam Lalu Rasul Sallallahu Sallam Berkata Kepada orang yang Tidak sholat lagi Kata beliau sunnah. Kamu dengan sudah sesuai dengan sunnah tapi kepada yang sholat lagi, kata Nabi Laka ajron, kamu punya dua pahala Dua-duanya tidak diapa, Tidak disalahkan Seolah-olah dua-duanya benar Tapi mana itu yang lebih benar gitu ya Para ulama menyatakan yang lebih benar adalah sahabat yang tidak sholat lagi karena Nabi mengatakan asob sunnah, kamu sudah suai dengan sunnah kalau sunnah itu pasti benar adapun kamu dapat dua pahala kepada orang yang sholat lagi, belum tentu benar dua pahala ini pertama pahala untuk sholatnya kedua pahala yang satu untuk ijtihadnya yang salah karena kalau seorang hakim ijtihad kalau izinnya benar dapat dua pahala, kalau izinnya salah dapat satu pahala. Satu pahala izinnya yang salah, satu pahala untuk sholat menjadi dapat dua pahala. Kalau begitu orang yang shuy dengan sunnah dapat berapa pahala? Tiga, satu sholat, satu yang dua lagi untuk izinnya yang benar. Nah jadi kita harus melihat dalil lain kalau ada dua orang sahabat berikhtilaf. Dalam hal itu, Allah Alam. Seorang suami memiliki kebiasaan sholat isya tidur dulu, baru tengah malam harus membangunkan istrinya. Jika tidak, maka ia tidak sholat. Dan jika ditegur atau dinasihati, maka istrinya yang disalahkan tidak membangunkannya. Apakah memang salah istrinya dan istrinya tidak memelihara keluarganya dari api neraka? Ya, beritahukanlah kepada suami itu bahwa dilarang tidur sebelum sholat isya. Dilarang suruh suami sholat di masjid berjamaah di awal waktu sehingga tidak harus tidur dulu. Orang yang tidur dulu itu mengakhirkan sholat isya dan berakibat tidak melakukan sholat isya secara berjamaah di masjid Mungkin suami itu beralasan dengan keutamaan mengakhirkan sholat isya Ya, sholat isya itu lebih utama diakhirkan Tapi dengan dua syarat Syarat pertama tetap dilakukan secara berjamaah di masjid kedua tidak didahului oleh tidur terlebih dahulu karena ada larangan tidur sebelum isya jadi kalau umpamai sebelum isya kita ada kajian, pengajian ya, adhan dulu setelah adhan, ini kagoknya kajian kita ngaji dulu sampai jam 11 malam. Setelah itu sholat berjamaah di masjid. Oh itu bagus. Tapi kalau harus dipilih Mending Isak di awal waktu berjamah di masjid atau sholat Isak sendirian tapi di akhir malam, di akhir waktu sebelum tengah malam gitu, maka harus dipilih awal waktu berjamah di masjid sebab kewajiban berjamah di masjid jauh lebih utama lebih kuat daripada mengakhirkan sholat Isak tapi sendirian. Apalagi awal tidur dulu nggak boleh dan nasihatkan Pak sebaiknya Isya itu ke masjid. Biasakan. Pahalanya kalau Bapak mengakhirkan salat Isya itu mau mengejar pahala, ada pahala yang lebih besar Pak, itu ke masjid. Berjamaah, itu lebih besar. Apalagi Bapak mengakhirkan salat Isya itu dengan melanggar larangan. Yaitu larangan tidur sebelum salat Isya. Terlebih lagi khawatir bagaimana kalau istrinya juga ketiduran. Karena ngantuk kan, istri sudah capek siang-siang kerja. Kalau semegadang sampai tengah malam, enggak sanggup akhirnya tidur. Pas bangun-bangun adzan subuh. Lalu suami marah ke istri, "Kenapa kamu tidak bangunkan saya?" "Eh, saya juga tidur." Suami salah. Kesalahannya ya membiasakan itu, itu tidak boleh. Jadi beritahu bahwa tidur sebelum sholat itu hal yang terlarang. Wallahu amin. Apakah meninggalkan sholat karena sibuk dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal? Contoh sedang mengoperasi. Apakah akan dianggap kufur Dan untuk mengganti sholatnya bagaimana Iya Kalau ada pekerjaan yang darurat sifatnya Mengakibatkan sholatnya diakhirkan Boleh Atau di jama Umpamanya seorang dokter bedah Dia harus mengoperasi pasien dari jam 11 Sampai jam 3 Otomatis sholat buhur dilewat dan tidak mungkin si pasien ini tinggal dulu pas azan nah nanti dulu ya saya salat dulu mati itu boleh dia jamaah atau umpama operasinya jam 2 sampai jam 5 boleh dia jama Zuhur dengan Asar dan itu alasan yang daruri karena menyangkut nyawa orang itu tidak dianggap melalikan salat kecuali kalau jadwalnya bisa diatur oleh kita bisa dari jam 8 sampai jam 11 umpamanya ya tapi sengaja biar sholatnya di gitu ya dia pakai atau dia pilih waktu yang uh, bisa menjama sebenarnya dari jam 12 sampai jam 3 operasi karena melalaikan sholat malah sholat akhirnya ingin di itu gak boleh tapi kalau bukan wewenang kita untuk mengatur jadwal operasinya ya enggak apa-apa kita me menjamak sholat karena urusan itu Bagaimana dengan pembantu rumah tangga yang jujur dan rajin bekerja Dan sudah lama bekerja Tapi malas disuruh sholat Itu pembantu Sama dengan anggota keluarga kita bu Kita wajib mendakwahinya Kita wajib mengajar dan mendidiknya Coba cari alasan kenapa dia malas Oh mungkin karena dia tidak pernah ngaji Coba bawa ke pengajian jadi berikan juga hak kepada pembantu untuk bisa ngaji. Kalau pas ibu-ibu ngaji pembantu aja. Ayo ikut ngaji, biar rumah biarkan saja. Atau di di di di siasat ngaji kan jam 9. Berangkat mungkin jam 8. Ba'da subuh ayo ke pembantu. Bareng-bareng kita kerja. Beres sebelum jam 8 harus sudah beres. Jam 8 kita berangkat ngaji. Pembantunya setengah hari Setengah hari. Oh nggak nginap ya ya tetap dinasihati dan kalau ada kesempatan untuk bisa diajak ngaji aja tidak perlu iming-iming kalau kamu mau, mau apa mau diajak ngaji ada bonus nanti sekali ngaji lima ribu awalnya mungkin dia ngaji karena uang tapi lama-lama setelah ilmu dapat dia akan merubah niat insyaallah dakwahi saja bagaimana jika seseorang tidak mengingkari zakat tetapi ia lalai terlewat waktu zakatnya sehingga tidak membayarnya seperti pada zakat fitrah apakah sanksinya? kalau pada zakat fitrah kan pasti ada ada anggota keluarga lain yang yang mengingatkan pak, ini zakatnya cepat gitu, kalau semuanya lalai, semuanya dosa kalau umpaya, zakat fitrahnya dibayar setelah sholat id, dan tanpa ada uzur gitu ya, maksudnya karena kelalaian saja maka tidak diterima tapi kalau ada uzur, lupa benar-benar lupa Nah, contohnya kadang amil ya. Amil ngurus zakat orang, dirinya sendiri lupa zakat. Pas sudah beres sholat, merenung, sambil istirahat capek, diingat-ingat tuh dirinya sendiri belum zakat. Maka tunikan zakat ketika dia ingat dan insya Allah zakatnya sah. Karena benar-benar lupa. Kecuali kalau melaikan ingat sih ingat ah tapi dilalaikan akhirnya tidak zakat. Ini dia dosa gitu ya. Jadi bayar aja walaupun sudah lewat waktunya bayar enggak apa-apa kalau lupa. Atau karena ada utur tertentu Umpam uh, utur tertentunya itu karena secara teknis tidak memungkinkan Umpamanya ibu-ibu mudik Dua hari sebelum lebaran mudik Dan di, diperkirakan sehari sebelum lebaran sampai di kampung Tapi di jalanan macet Sehingga lebaran juga di jalan Dan tidak sempat untuk menunaikan zakat Karena masih di jalan Dan di luar perhitungan kita Nah, nggak apa-apa walaupun sudah lewat waktu sampai di di kampung nanti bayar zakat karena itu ada udur. Bagi wanita sholat isaknya di akhir waktu boleh nggak tidur dulu nggak boleh bu. Nanti kebablasan saat dijama dengan tahajud nanti nggak boleh. Padahal waktu akhir sholat isak yang paling rajin adalah tengah malam kalau sudah lewat tengah malam habis waktu untuk salat isya dalam suatu kajian ada ustadz yang menyebutkan bahwa bahwa bahasa Arab adalah bahasa penduduk di surga apakah ini benar-benar ada dayanya? ada loh gimana kita gak bisa Walaupun sekarang nggak bisa, kalau kita masuk surga mendadak bisa, bu. Jadi, ya, tapi, ya, itu tapi ya, itu nah itu yang kesimpulan salah kalau itu nggak perlu belajar, nggak perlu belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab di sini bukan untuk kepentingan komunikasi di surga. Tapi kita belajar bahasa Arab di dunia itu agar kita bisa memahami Quran Sunnah secara benar. Tapi, dari, ya, dari yang mana? Bahasa surga bahasa pendu, eh, bahasa eh, Arab bahasa penuh surga Banyak ibu dalilnya Nanti kita akan temukan ketika kita Membahas eh, Rukun iman yang kelima Yaitu iman kepada hari akhir Tentang surga dan neraka Di sana ada termasuk bahasa Yang digunakan bahasa apa Dalilnya ada Di alam kubur juga bahasa yang digunakan bahasa Arab Man robbuka Siapa robmu Tapi kita faham insyaallah Walaupun di sini kita enggak bisa bahasa Arab tapi sampai di akhirat sampai di alam kubur di akhirat bisa bahasa Arab. Paham dan bisa menjawab juga dengan bahasa Arab. Nah, tapi itu tidak jadi dalil kita enggak perlu belajar bahasa Arab karena nanti di surga bisa sendiri. Enggak perlu enggak boleh begitu. Kita belajar bahasa Arab di dunia bukan untuk keperluan komunikasi di surga tapi agar kita bisa ke surga. Dengan cara memahami Quran Sunnah secara benar surga ada di bawah telapak kaki ibu, itu bukan hadis Al aljannatu tahta akbami umbahat itu peribahasa bu ya bagaimana sikap kita saat ini dengan pemilihan presiden apakah kita boleh nyoblos <tuh> <tuh> nanti kita akan tanya ke para masyaih ya bu bagaimana sikap kita dan memang masyaih juga berbeda beda ini kan berulang setiap 5 tahun sekali dan seringkali ditanyakan dan memang penjelasan para masyaih berbeda terlebih lagi dengan adanya fatwa majlis ulama yang mengharamkan Golput dengan alasan yang betul didasarkan kepada alasan e, yang dibeberkan oleh para ulama. Di antara pendapat yang dikutip oleh para ulama tentang haramnya golputlah pendapat Syekhul Islam ibn Taimiyah al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultaniyah yang menyatakan bahwa dipimpin oleh seorang pemimpin yang boleh selama seribu tahun itu lebih baik dibanding Hidup semalam tanpa pemimpin jadi memilih pemimpin wajib walaupun pemimpin yang terpilihnya nanti kelak itu pemimpin yang dolim tapi itu lebih baik daripada tanpa pemimpin, sehingga kata mereka, kata mereka kalau kita tidak ikut nyablos berarti kita tidak menginginkan adanya pemimpin, dan itu haram, tidak boleh, sehingga mereka meng mengharamkan golput ini isihat mereka, gak apa-apa kita bisa membantah bahwa tidak nyoblos tidak identik dengan tidak ingin pemimpin kita ingin pemimpin tapi cara memilih pemimpinnya yang syari i. Kalau tidak syar'i kita tidak ikut uh, tidak akan ikut nyeblos karena tidak ingin terlibat dalam kesalahannya tapi siapapun pemimpin yang dilahirkan dari cara pemilihan yang batil tadi kita tetap anggap sebagai pemimpin dan kita taat. Seperti itu. Jadi kita tidak nyeblos itu bukan karena tidak mau pemimpin. Kita ingin pemimpin tapi caranya yang benar dong tapi caranya tetap tidak benar kita tidak mau terlibat tapi pas lahir pemimpin dari cara yang salah itu serta diakui oleh semua pihak ya kita ikut mengakuinya sebagai pemimpin juga dalam hal yang baiknya yang ma'rufnya kita taati dalam hal yang jeleknya atau yang menyimpangnya tidak kita taati Memilih yang syar'i itu tidak dilakukan pemungutan suara terhadap semua pemilih. Karena apa? Karena hal itu itu yang disebut dengan demokrasi ya uh, menyamakan suara seorang kafir musri penjahat besar dengan suara seorang ulama yang soleh yang abid suaranya sama kan? Ini satu itu satu Kalau ada sepuluh orang Sepuluh orang Delapan diantaranya Garong Dua diantaranya Santri Lalu mengadakan pemilihan Pemimpin dengan cara demokrasi Siapa yang terpilih apakah Santri Apa Garong Garong Dan itu salah jelas Nah Jadi cara yang benar Bukan diserahkan kepada seluruh rakyat yang bodoh yang pintar, di, dianggap suara nilai suaranya sama harga dari suara itu sama nanti terjadi manipolitik atau intimidasi agar dirinya terpilih, dan seterusnya jadi cara yang syar'i itu lihat seperti yang dilakukan oleh umpemisa aklamasi seperti Abu Bakar As-Siddiq, bisa menunjuk uh, um, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya seperti Umar kepada uh, Abu Bakar kepada Umar bisa juga seperti membentuk dewan formatur seperti um, Umar ke Uthman gitu ya <laughs> itu yang dicontohkan oleh para Sahabat. Cuma ya cuma Bu kalau di, ini tempatnya berbeda-beda dan sifatnya relatif tergantung siapa kita dan di tempat lingkungan yang bagaimana kita hidup. Kalau ada orang yang terpandang Umpah dia ustaz atau tokoh masyarakat Yang sikapnya selalu jadi sorotan lawan dan kawan Kalau dia tidak nyabos menimbulkan mavarot Mavarotnya umpah dituding macam-macam Disebut teroris lah Disebut anti-pemerintah lah Disebut pemberontak lah gitu ya Dan itu berpengaruh pada dakwahnya Sehingga Timur Mama kalau dia tidak nyoblos, maka cobloslah Ikutlah nyoblos Tapi kalau umpamanya dia tidak termasuk orang yang seperti itu Umpamanya mau nyoblos mau tidak, orang-orang cuek gitu ya Dan tidak ada pengaruhnya dia mau nyoblos mau tidak Lalu dia memutuskan tidak nyoblos, maka enggak apa-apa juga Bagaimana sikap saya sebagai seorang ibu untuk menyuruh anak saya memakai jilbab? Saya sudah menasihati, membeli buku, video tapi belum juga mau berjilbab. Ya, selain suruhan, Bu. Kita juga harus memberi fondasi yang cukup kuat kepada jiwa anak itu. Fondasinya itu ilmu. Kasih ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu tentang jilbab. Tapi kita ajari tauhid Kita ajari keimanan Kita ajari sunnah Dengan semua itu nanti imannya Tambah, nah setelah iman tambah itu Berjilbab setelah tauhid itu wajib Dia akan lakukan sendiri Jangan sampai fondasinya Tidak kita siapkan, tapi perintahnya Kita tekan anak itu iman aja belum faham sholat aja masih awut-awutan sholat juga maling-maling kadang-kadang di, di di belakang kita suka batal gitu ya, kita paksa untuk berjilbab, berontak dia karena fondasinya belum ada jadi selain ibu menyuruh, selain ibu memberi visi di tenang jilbab ibu juga harus menanamkan ilmu ilmu ini nanti akan membuahkan iman iman ini yang nanti akan menjadi fondasi bagi seluruh amalnya Termasuk jilbab Saya mendengar kajian di Roja, Bahwa seorang suami harus mendahulukan menafkahi anak dan istrinya Jika tersisa baru boleh memberikannya kepada ibu dan ayah Apakah ini benar? Bagaimana dengan cerita tentang tiga orang yang terjebak di goa Mohon penjelasan Iya Pertama bahwa Kewajiban kita yang pertama menafkahi anak dan istri Benar Menafkahi anak dan istri Yang kedua barulah ke orang Tua. Kalau berbenturan antara kewajiban anak ke istri dengan ke orang tua Umpamanya kita punya uang Rp100.000 Kalau Rp100.000 ini dibagi dua Rp50.000 ke istri, Rp50.000 ke orang tua Dua-duanya gak cukup Anak istri kita kelaparan Umpamanya seminggu Rp50.000 gak cukup Kita gajinya Rp100.000 itu seminggu umpamanya Dibagi dua Kelaparan kalau dikasih ke orang ke orang tua enggak makan anak istri. Per anak istri kewajiban kita. Terus kalau kita beri ke anak istri cukup tapi orang tua tidak terberi. Nah, di saat seperti ini maka kita harus memprioritaskan mana yang lebih wajib bagi kita. Yaitu anak dan istri. Adapun kepada orang tua kadar kewajibannya di bawah itu kalau kondisi kita dalam keadaan seperti itu kecuali kalau kondisi kita cukup setelah anak istri tercukupi masih ada sisa, ya wajib ke orang tua, kalau orang tua butuh, Adapun untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang tidak bisa kita penuhi, bisa kita koordinasikan dengan saudara kita kakak kandung atau adik kandung yang rezekinya agak lebih agar ikut membantu orang tua. Nah seperti itu iya. Bagaimana dengan kisah tiga orang yang masuk gua kemudian tertutup dengan sebuah batu besar? Salah satu di antara tiga orang ini mengemukakan amal soleh tentang kebaikan dia kepada orang tua diantaranya adalah orang yang eh, sudah memeras susu kambing untuk orang tuanya, anaknya merengek-rengek minta ini tapi dia tidak dia berikan kepada anak tapi diberikan dulu kepada orang tua nah bagaimana kalau demikian itu kasus Menceritakan tentang Seseorang yang orang tuanya Tinggal di rumah dia Sehingga termasuk Tanggung jawab dia juga Untuk memberi nafkah Selain anaknya, selain istrinya Orang tuanya juga ada di sana Jadi Sama haknya kecuali kalau orang tuanya ada di sudah mandiri, misah di rumah orang lain gitu ya, di rumah sendiri gitulah, di rumah orang tua itu sendiri dan kita misah e, di rumah kita sendiri, baik kontrak ataupun punya rumah sendiri, maka itu berbeda. Nah, jadi antara kasus yang ditanyakan dengan kisah gua itu berbeda. Kalau kasus yang ditanyakan kan misah. Orang tuanya di sana, kita di sini punya rumah masing-masing Kalau kisah dalam gua itu, orang tua itu di rumah anak itu sendiri Jadi tidak bertentangan Allahuakbar Apakah cukup seseorang yang ingin masuk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat? Atau harus dijelaskan dahulu tentang semua syariat Islam Oh, enggak Syahadatkan dulu segera Setelah disyahadatkan, nanti setelah itu baru diajari Dan kesalahan banyak orang Sebelum disyahadatkan Itu ada pertanyaan macam-macam Bagaimana pengalaman sebelum Islam Apa yang menyebabkan dia terdorong masuk Islam Gimana keluarga, gimana masyarakat Gimana nanti kalau sudah isla masuk Islam dibuang oleh keluarga Sampai sejam dua jam setelah itu barulah syahadat Ini salah besar Salah besarnya pertama adalah mengakhirkan kebaikan bagi orang itu Kedua kita usia tidak tahu ya Siapa tahu ketika ditanya-tanya begitu Mati Belum masuk Islam sudah mati duluan Jadi Islamkan saja terlebih dahulu Ayo segera syahadat ini kebaikan yang boleh tunda-tunda sahadatkan dulu. Setelah masuk Islam baru boleh tanya kalau boleh tahu kenapa masuk Islam gitu ya. Terus bagaimana ini, bagaimana itu dan selesai boleh. Walaupun ada walaupunnya. Walaupun ya, walaupun e, cara seperti itu kurang memiliki sentuhan psikologis, kurang seru, kurang hikmat, kurang menyentuh sehingga tidak sedih, tidak menangis gitu ya. Itu hal yang nomor sekian Yang lebih penting adalah Segera Saya pernah mengislamkan seorang di di Cikarang Ada orang Cina Masuk Islam Nah, saya bilang ayo segera Ayo kita ucapkan dua dulu dua kalimat syahadat Nah, setelah dua kalimat syahadat Sudah, saya terburu-buru Karena mengejar jadwal di tempat lain Sudah gak ada dialog apa-apa Ada yang berkomentar Berkomentar masuk Islam sama Ustadz Abu Haidar gak seru ya, kurang khidmat <gak> ada serunya segala macam ada khidmatnya segala macam nah itu harus didahulukan jadi jangan ditanya macam-macam dulu Masuk islamkan dulu Setelah masuk islam Baru boleh tanya ini, tanya itu Dan ya harus di follow up di, Harus ditindak lanjuti Dengan mengajarkan tentang islam Kalau sebelum masuk islam Dijelaskan menurut bang semua syariat islam Berapa puluh tahun Kita aja yang sudah islam puluhan tahun <guluh> Belum tamat-tamat juga Ngajiin bang seluruh syariat islam Ya. ya banyak pasti ya <tuh> Setahu ana sin adalah termasuk huruf alif lam syamsiyah tapi Anas sering lihat nama ustaz ditulis Abu Haidar Al-Sundawi dan Hasan Ihya Ul Sunnah. Iya. Ada Bu aturan transliterasi ya. Transliterasi itu aturan penulisan huruf Arab bahasa Arab dengan huruf Latin. Nah, aturan transliterasi itu menunjukkan bahwa setiap huruf harus ditulis aslinya. Umpamanya... Uh, Al-Rahman, Al-Rahim Kalau kalau secara Tajwid kan Al-Rahman huruf uh, Alif Lamnya tidak dibaca Tapi dalam hal penulisan Penulisan huruf Arabnya Alif Lamnya ada Alif Lamnya ada Sehingga ketika dilatin, dilatinkan Alnya itu tetap harus ada Al-Rahman, Al-Rahim Itu pada dalam hal penulisan Sehingga Abu Haidar -sundawi, al, ditulisnya al-sundawi atau ihya'u al-sunnah ditulisnya ya aturan transliterasi yang berlaku begitu, tapi ketika kita membaca, jangan dibaca ihya'u al-sunnah saja, ihya'u sunnah ketika dibaca tapi dalam hal etika penulisan iya, seperti itu harus ditulis aslinya sehingga tidak membuang huruf Aslinya dalam bahasa Arab Sehingga ketika huruf latin Tersebut disalin ke dalam Bahasa Arab tidak salah Tidak berubah Tapi kalau umpamanya Ihya usunnah Nanti di, e, la, di Arabkan Alif lamnya bisa hilang Oleh karena itu Aturan transliterasi Sudah ada ketentuannya Di dalam bahasa Indonesia juga Yeah <laughs> Anak pernah mendengar bahwa salah satu sebab terkabulnya doa adalah dengan cara mendesak Apakah maksudnya ya Ilha namanya ya bu ya Ilha itu ya di diartikan mendesak Dengan cara meminta berulang-ulang Kabulkanlah ya Allah Berikanlah apa yang aku minta ya Allah Segera ya Allah Buk Wujudkan apa yang aku inginkan ini ya Nah seperti itu Beberapa kali dua kali tiga kali seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut dengan ilha <tuh> Bagaimana dengan pernyataan bahwa sel selain selalu atau selain selalu milik orang tuanya dan istri milik Selain, selain milik orang tuanya dan istri milik suami Selain milik orang tuanya dan istri milik suami harta. Harta. Jadi harta yang bukan milik orang tua dan bukan milik istri berarti milik suami gitu Iya, <tuh> begitu Harta istri milik orang tua, milik suami. Eh milik gimana? Oh, ada ada hadis anta wamalu kali abika, kamu dan hartamu milik bapamu. Iya betul hadis itu ada. Ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Al-Fawzan Fauzan, tentang masalah ini bagaimana kalau seorang anak diminta hartanya oleh ayahnya sini saya butuh 10 juta gitu ya dan si anak hanya punya 10 juta lalu diminta oleh bapaknya apakah si anak wajib memberikan berdasarkan adilis Antawa Maluka Li Abika Jawab sesale Al Fazam tidak. Karena apa? Karena si anak memiliki kewajiban kepada eh, si suami, ya si anak itu memiliki kewajiban kepada keluarga, kepada istri dan anak-anaknya. Yang apabila itu diminta oleh ayahnya, mengakibatkan dia tidak bisa mengingkarkan kewajiban itu. Maka sisakan uh, untuk menunaikan kewajiban kepada anak dan istrinya, barulah sisanya kalau ada, diberikan kepada bapaknya seperti itu itu jawaban dari seseleha al Fauzan terakhir nih bu bila melaksanakan sujud tilawah bagaimana cara dan bacaannya ya, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah dan orang yang bacanya sujud maka kita pun disyariatkan sujud adapun bacaannya adalah seperti yang boleh ibu-ibu buka umpadi hisnal muslim namun dalam riadu solehin juga ada Sajada wajhiilladhi khalakahu wa shakha samahu wa basarahu di paholih, wa kuwati. Nah itu yang dibaca. Adapun caranya adalah sujud seperti sujud di dalam solat dari segi kefiat atau caranya. Sujud di atas tujuh anggota dan doanya tadi yang dibaca tetapi tidak ada dalil yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu harus menghadap kiblat, harus menutup aurat dan harus memiliki wudu. Enggak. Sehingga boleh sujud tilawah tanpa harus menghadap kiblat, tanpa menutup aurat dan tanpa harus memiliki wudu. Kecuali kalau sujud tilawah itu dibaca dalam solat. Kalau kita dalam solat membaca ayat saja harus sujud, ya harus menghadap qibla, terus menutup aurat dan harus memiliki wudhu. Tapi bukan karena sujud tilawahnya, tapi karena solatnya. Adapun di luar solat, umpam kita baca Quran, ibu-ibu baca Quran, lagi nggak mem memakai kerudung, lagi nggak punya wudhu, ada ayat saja dah, apa-apa sujud, walaupun tidak menghadap iblat dan tidak menutup aurat dan tidak memiliki wudhu iya di lantai mau di lantai mau di karpet mau di tikar oh iya sebaiknya di lantai sebaiknya di lantai enggak enggak harus berdiri langsung sujud Uh, itu satu ayat, iya di, di ujung ayat di ujung ayat itu bukan di tengah-tengah umpamanya kala uh, dalam surah al-alak al-alak Al yang terakhir itu Wak, wasjud waktarib, bukan wasjud lalu sujud kemudian bangkit waktarib tapi wasjud waktarib nah setelah waktarib baru sujud, begitu seperti itu atau dalam surah apa yang terakhir itu surah uh, uh, surah apa tuh yang fasjudulillahi wa budu gitu ya surah Najm surah Najm ayat yang terakhir fasjudulillahi wa budu sujudlah kamu keparoh dan beribadah kepadanya itu di akhir surat bukan fasjudulillahi lalu sujud lalu bangkit lagi Wa'budu budu bukan tapi di akhir Ayat tersebut. Ya sampai di sini bu karena waktu yang kita miliki sudah lewat Insya Allah kita jumpa kembali dua pekannya kedepan. Subhanakallahu bihamdiik ash-shadu Allah ilaha ilainda as-tafiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. <tuh>